Pak o t o Ya terima kasih Seperti kita lihat sekarang ini Di bisnis online yang sudah ada itu Bahkan yang ada yang menggunakan forum Ada yang menggunakan blog Dan lain-lain itu sudah memakan Banyak korban sekali memang Sebagian orang jadi tidak percaya juga Dengan bisnis online karena Banyaknya penipu Jadi perlu juga dibuat suatu sistem Entah seperti apa Mungkin jadi tidak terlalu kaku Tapi tetap juga melindungi konsumennya パーチョンあらもしギニア、コトサティニ、パマリンダキタミン、ブラとブラトニニエ、パマリンダキタンパンチョウデ あン3ュ、huh、ーバ<コ un indo>ーのパンジューバーのパンジューバーのパン y ューバ m の n ンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーのパンジューバーバーのパンジューバ Memang kalau kita lihat sih Kalau diwajibkan untuk mempunyai badan hukum Kayaknya agak aneh ya Karena bisnis ini kan sekarang sudah menjamur Ibu rumah tangga semua bisnis melalui online Ya kan ya Harusnya terkala Tinggal satu tahun lagi kan Pemerintahan Pak SBY、eh、jangan keluarin peraturan yang boten-boten Karena kan disini ibu-ibu Yang suaminya penghasilannya pas-pasan kan bisa mencari bisnis sampingan. Kalau masalah penipuan, sekarang kan i n t e r semuanya. b e r a n j a k online kan cash on delivery. Pada waktu dikirim ya kita baru bayar, gitu. Harusnya begitu. Jangan macam-macam. Rakyat udah miskin, jadi tambah susah. Belum dikasih peraturan seperti ini, belum pajak, belum apa. g Itu aja m a k a s i h Nggak sih Pak Gilbert. Pak John. Halo. Pak John silakan. パランタスラガン 私はパムリンタの音を聞いているので、私はパムリンタの音を聞いているので、私はパムリンタの音を聞いているので、私はパムリンタの音を聞いているが、で、私はパムリンタの音を聞いているので、私はパムリンタの音を聞いているので、私はパムリンタの音を聞いているので、 Jadi sangat n a i ya、uh, Kalau aturan itu akan dipaksakan kepada orang-orang、uh, yang secara individual berbisnis online Terima kasih Terima kasih kembali Pak Ranto, Pak Yudi, s i l a k a n Ya, sama e l t、oh, siang、hmm, Kalau menurut saya sih, pemerintah bikin aturan gitu Tata aja Tujuannya tinggal aja nih, mereka mau menjaring wajib pajak baru Itu aja sih Yang penting juga teman-teman yang memang kalau Usahanya memang bisa berkembang Kenapa takut sih bikin siup gitu Bayar aja s e s u a i dengan penghasilan Jadi mau usaha ya harus ada pajak juga dong Jangan terimanya aja gitu Terima kasih Pak Wayu Silahkan Pak Ya untuk saya Kalau memang tujuannya untuk melindungi konsumen Ya memang kita s、eh, e r i n g ya Uh, masyarakat itu jadi korban perempuan orang online-orang -online lainnya apa lah banyak、gitu. jadi、uh, boleh aja kalau pemerintah mau perhatikan aturan itu cuma s a r a n saya adalah lebih baik juga pemerintah itu membuat satu、uh, apa ya, daftar y atau a、uh, list t o p o online mana aja yang direkomendasikan atau、e, bebas dari p e n i p u a n ya mungkin mereka punya tim buat survei atau buat a p a datang langsung ke、e, toko online tersebut g i t untuk u kemudian m e m v e r i f i k a s i bahwa toko online tersebut bebas dari p e n i p u a n saya kira itu lebih, lebih baik ya kalau untuk masalah、e, berbadan hukum ya ada Ada paradoks dari satu sisi, itu yang baru, yang itu kan kadang juga mereka modalnya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya mampu memang pasti ya b e r b e d a berubah gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. p a k Muhammad, silakan. キッタイとランドでマスターのパパ online や、ベルリオタジーは今日はモノワークのアトラン、アトラン、アトラン、ヤング、モノワークのシミュレーション、モノワークのシーアワー、ジャッジモノワークのディプティション、フォルナタン、ヤタキ どうぞ。 t e r i m a k i n yang ibu, iya, silakan. Iya, i Bu, memang itu memang terlalu banyak aturan, Ibu, sampai mobil pun diatur ke l a n e g e k w a r n a g e l a p w a r n a t e r a n g p l a t g a n j i l p l a t g e n a p n e g e i ke a n e g e ke u a n e g e i ke luar n i k u a r e g u a r a r e g u a r a r n u a r u a r n a r n e e k u a r a n e g e k a r g i l a n g i r g i l a n e e r i e r i a n e e r e a r i k a r n e i ke a r k a r n i ke a i k a r negeri, k i k luar negeri, ke l e r i luar negeri, ke l a r n e r i n e a r n e i n e ke l a r e g i a r n e r ke l a e g a r n e r a n e a n e k a n e r a ke a r n e r a ke a r n e a k a r n e g a r k a n e g a r a r n e g a r a r k a r i k a r k u a i k a r n u a n e a r n ke a n y a k b a r n e a r n ke a j a k d e m i k i a n t e r i m a k a s i h